Artis yang satu ini bakalan memberikan yang terindah dan yang terbaik. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Power Community. Angga, karisma, Ju Pala apa? All right.